Kata Imam Hasan Al-Basri Cinta dunia kita di dalam hati itu Dunia dan akhirat seperti timur dan barat Kita di tengah-tengah nih Dunia di timur, akhirat di barat misalnya Tidaklah kita condong ke salah satu arah itu kecuali kita menjauh dari arah yang lain. Gak mungkin kita condong ke dua duanya itu gak mungkin. Kalau kita mendekat ke timur, pasti kita menjauh dari yang barat. Atau sebaliknya kalau kita condong ke barat, pasti kita mulai berjarak dengan ti timur. Itulah hati manusia. Jadi kalau kita hatinya condong kepada akhirat, pasti dunia mah gak terlalu ngaruh-ngaruh amat. Memang sedih tapi gak, gak banget gitu. Biasa aja, wajar gitu. Kalau sampai dunia itu buat kita sedih, galau, khawatir, terus terganggu, berarti kita belum merdeka. Urusan dunia aja buat kita sibuk, hati kita jadi ke ke bawah, -bawah. kasihan啊 tuh hidupnya terlalu ngebaper dengan dunia. Dunia mah dinikmatin aja, enjoy aja ya lah, enggak usah terlalu baper. Jangan dilibatin hatinya. Hati kita condongnya ke langit, tapi kaki kita menginjak di di bumi. Tangan kita megang cangkul, tapi hatinya bertawakal. Tawakal, biar pas gitu ya. Tawakal, ini kata-kata baru nih. Itu <tawa> minal h, minal hazan, a'udzubika minal hami wal hazan. Jadi jangan terlalu mikirin sesuatu yang udah lewat lah. Apalagi kita alhamdulillah udah dikasih anugerah bidadari di rumah kita, berwujud manusia. Dan dia setia sama kita gitu kan? Maka nggak usah mikirin lagi pas reunian, udah nggak usah reunian sambil membawa masa lalu, udah aja reunian silaturahim. Dan benar-benar silaturahim. Jangan pulang dari reunian, udah beda. Pas berangkat reunian sih silaturahim, pulang reunian melanjutkan ukuah. Saudaraan yang lama, modus. Omengkan ati jiratuh ledunia yusibuha awimraatin yankihuha fahijratuhu ila mahjarih. Kalau kayak gitu tidak ada lagi harga atau nilai dari amal saleh kita. Kan suka ada orang kayak gitu. Apalagi kadang-kadang kita sukanya poin Instagram yang lalu nyari-nyari di search gitu. Enggak ketemu di namanya nyari hashtag. Dia kira-kira suka pakai hashtag apa ya? Gitu. Oh, dia mah suka senam, cari Zumba. <guruh> Cari semua yang berhashtag zumba, ada enggak foto dia gitu. Nyari habis-habisan. Dan itu benar-benar kepo. Apa? Kepo maksimal, istiqomah gitu dalam kek, ke dalam ke ke ke kepoannya. Enggak putus asa. Terus aja ngepoin sampai ketemu, pas sudah ketemu, oh ini. Lihatlah Instagram dia postingannya ada seratus sekian. Berarti banyak banget postingannya. Ternyata dia sekarang kayak gini. Kayak gitu udah keren udah apa. Mulai baper lagi. Ini gak move? Gak move on. Ah rugi dong saya dulu mutusin dia. Kan gitu. Atau kita nih yang capar pengen di dikepoin. Ngerasa udah sekarang makin keren misalnya. Ngerasa ah dulu mah wajah saya banyak jerawat. Sekarang udah bersih cowok-cowok mah kan kalau masih ABG SMP gitu kan jerawatan, sekarang udah bersih kalau dulu rambutnya cepak, sekarang rambutnya udah keren ala Brad Pitt misalnya atau ala siapalah gitu ya udah postingin di instagram pengen dikepoin gitu pengen dikopiin, kasih hashtag sebanyak mungkin biar dia gampang mencari kita ngasih alamat sehingga begitu ada yang komen satu-satu dilihat, udah dikepoin belum ya saya mah Nge-like, dilihat yang siapa yang nge-like aja Followers baru siapa aja Terus ya nunggu dikepoin sama yang lain Kenapa? Karena gak bisa pindah dari Masalah masa lalu, gak move on, masih hazen. Udahlah, udah tak ada Allah Qadarallah Masya'akan Wamallam yasha'lam Emang kayak gitu tak Allah Udah aja pindah, pindah ke masa depan Dan kita coba memperbaiki diri kita Termasuk dosa, kebiasaan buruk Kita tinggalkan ini namanya hajan.